إنا الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يحده الله فلا مضل له وَمَن يُضِلَّ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَشَرِّضْنَا إِلَّا إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ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 يا أيها الذين منتقوا الله وقولوا قولا صديقا يسلح لكم ما علم لكم يغفر لكم ذنوبكم وما يدع الله ورسله فقد فاز فازا عظيما أما بعد فإن سدق الحديث كتاب الله وهرجهج محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدع وكل بدع ظلال وكل ظلال في النار إباد الله عز وجل يا أيها المؤمنات Ya yahalum mahad, Alhamdulillah kita kumpul pada pagi ini di tempat yang mulia, yaitu bait Allah. Semoga Allah subhanahu wa taala memberikan kepada kita semua taufik hidayahnya. Semoga Allah subhanahu taala memberikan kepada kita yaitu barakah ilmu. Allah berikan.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 Subhanallah Itu para ulama terdahulu Itu mencatat Mencatat dan mencatat Dan itu bukan ter terjadi pada kaum lelaki saja Kaum sahabiat Para wanita sahabat Tabiain, wanita-wanita tabi'in Wanita-wanita tabiut tabi'in Mencatat dan mencatat Kalau tidak mencatat hilang il ilmu Ibu ya Hilang Mengandalkan hafalan itu kita hilang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 Ilmu nanti Insyaallah kapan waktu saya akan mengkaji tentang bagaimana menggapai meraih ilmu syar'i i. secara metode secara usul yang benar Insyaallah lain kali Bismillah Mari kita mulai yaitu dampak maksiat dari negatif dari perbuatan maksiat ya pengaruh negatif dari perbuatan maksiat tersebut ya ibu-ibu sekalian A'za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 dan rasulnya maka untuknya balasannya api neraka jahannam yang kekal di dalamnya ini ancaman Allah ya Allah katakan bamay yashlahu wa, wa rasulahu fa inna lahu nar jahannam khalidina fiha abada ya jelas ini ancaman Allah ya jadi yang pertama adalah semua perbuatan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 Allah gandeng Allah dirinya berikut siapa Rasulnya ya selain itu juga sama at, taat waati Allah ha waati Rasul wahdaru dalam satu ayat yang lain taatlah kalian kepada Allah dan begitu juga taat kepada Rasul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 Makanlah kamu dengan tangan kananmu Orang itu jawab La astatya, Aku gak bisa Maknanya gak bisa itu bukan dia dalam arti itu Tangan kanannya ini dalam arti ada Ubur syar'i Makna ubur syar'i itu misalnya dia Tangannya ada perban Atau luka Atau dia sedang sakit ngangkat tangan Itu ubur syar'i Kalau kita misalnya makan Tangan kita misalnya digip atau tangan kiri ada perbanan karena kita luka atau kita sakit mengangkat tangan kanan boleh tidak pakai tangan kiri boleh kenapa ada udur syari ini, ini nggak ada orang itu dengan bangganya dia dengan congkaknya dengan sombongnya orang itu makan di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan makan tangan kiri dia dikatakan oleh Rasulullah kamu makan dengan tangan kananmu aku nggak bisa ya Rasulullah kata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 Apa itu dosa-dosa besar? Apa itu dosa-dosa besar? Sebelum kita memasuki dosa-dosa besar apa saja kabair di sini? Intajdzanibu kabair matan hauna anhu itu. Ya, jika kalian menjei dosa-dosa besar, apa yang telah dilarang darinya akan kami akan hapus dosa-dosa kecil. Apa itu dosa besar? Insyaallah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 diri kita yang ngerti, diri kita yang ngerti, ya, diri kita yang paham sendiri, pasti kalau Allah mengetahuinya. Orang lain nggak ngerti. Bahkan ibu, seorang suami yang berbuat kemaksiatan pun istrinya nggak tahu. Termasuk suami istri, istri berbuat kemaksiatan, yaitu masalah batin, suaminya juga nggak tahu. Ya. Batin ini.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 Ali Imran 135. Ketemu Ali Imran 135. Coba kita renungin bersama. Ya. Wal ladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum zakarullaha wastaghfaru li dhunubihim. Wa ma yaghfiru dhunub illallah. Wa la sirru Sudah ketemu semua?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 Isilah dompet ibu yaitu tas tas ibu jangan gincu Quran ya jangan gincu yang dibawa bu kemanapun di tas ibu ini apa dimanapun berada apa Quran sekarang sudah sekarang tidak bisa kita ini sekarang ini dimanapun kita harus dengan apa Quran dimanapun kita berada baik kita perhatikan waladina idza faanufah hisyah yaitu orang-orang yang berbuat fahishah fahishah itu apa maksiat. Berbuat maksiat fahsyah itu fahsyah. Ya. Apa itu fahsyah? Inna sholata tanha 'anil munkar Anil fahsyah wal munkar. Sesungguhnya salat itu mencegah dari apa perbuatan apa? Kemungkaran dan fahsyah. Ya, 'anil fahsyah wal munkar dari perbuatan fahsyah dan munkar. Itu salat. Ya. Apa beda antara fahsyah dengan munkar? Nah ini inal salatat tanha anil fahsyahii wal mungkar sesungguhnya solat itu kalau betul-betul solat yang benar, bisa mencegah dari perbuatan fahsyah dan mungkar apa fahsyah sama dengan ayat ini wal ladina idza fa al orang-orang yang berbuat yaitu fahsyah orang-orang yang berbuat dengan fahishah apa fahishah kemungkar yaitu semua kemungkar semua kemungkaran. Ya, fahisyah pun juga masuk ke dalam kategori kemungkaran. Ya. Fahisyah ini adalah amal-amal dosa, amal-amal maksiat yang yang bersifat zahir. Yang bersifat apa? Zahir. Itu adalah fahisyah. Ya. Nah, lantak Allah katakan apa? Wal ladzina idza faalu fahisyah aw balamu anfusahum Atau... Ibu perhatikan ayat Allah tidak mengatakan orang-orang yang berbuat fahsia Yang berbuat fahsia Dan Membolimi sendirinya Dosa-dosa yang membolimi tidak Tapi Allah katakan Atau, pakainya apa nih? Au bukan Maknanya apa? Orang-orang yang berbuat kemaksiatan fahsia Yaitu yang berbuat tadi dosa-dosa yang bohir tadi zina, Minum homer Nipu nyolong, menggolimi orang lain, mengumpat, memaki, ya, saksi palsu, itu dosa-dosa itu, itu adalah fasih dan yang lainnya dosa-dosa yang lain itu, ya, atau orang yang menggolimi dirinya, dosa-dosa yang menggolimi dirinya, apa dosa-dosa yang menggolimi dirinya? yaitu ketika dia berbuat dosa bersendirian, para ulama mengatakan begitu. orang yang nggak tahu.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 Bisakah dia? Bisa. Siapapun dia. Siapapun dia. Ya, siapapun dia. Makanya kata Sofyan Al-Thauri mengatakan, kalau orang yang menyembunyikan dosa batinnya tapi Allah mengetahuinya dan dia menampakkan amal zahirnya, itu orang boleh. Nih, sofern authori mengatakan. Saya ulang, seseorang yang menyembunyikan amal amal dosa batinnya, tetapi Allah tahu, kan? Dan dia menampakkan amal bohirnya, amal bohir baiknya itu orang boleh. Kemunafikan ada di situ. Kemunafikan ada di situ. Jadi seakan dia orang baik secara bohir, tapi ketika dia bersendiri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 untuk menasai dia. Kenapa? Karena dosa zahir. Tapi ketika dosa batin, mana yang tahu? Mana yang tahu orang lain? Siapa yang tahu? Hanya Allah. Azza wajalla. Ya, ini beratnya. Makanya Allah katakan yaitu wallazina idza faalu fahisya atau zalamu anfusahum yaitu orang-orang yang berbuat fahishah, berbuat dosa maksiat yang fahsyah. Yang secara bohir orang lain bisa tahu. Atau dia menggolimi dosa-dosa, menggolimi dirinya. Maka Allah katakan apa? Zakarullah. Dia mengingat Allah. Maka dia meminta ampun kepada Allah. Nah, ini. Untuk hal itu sulit ibu. Ya, Untuk begitu itu sulit. Untuk kita mengingat Allah. Kita meminta ampun kepada Allah. Kita berbuat dosa ini. Ya Allah, hanya rahmat Allah yang bisa mengembalikan orang yang berbuat dosa kembali lagi, yaitu tobat, ya, tobat kejalan Allah tersebut. Maka daripada itu ada pertanyaan ibu, orang sholat kok tetap nyolong, orang sholat rajin kok tetap membuli orang, kenapa demikian? Padahal Allah katakan, inal sholat tanha anil fasya'i wal mungkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan fasya dan kemungkaran, kok tetap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 Apa kata Allah? Wasta'inu bisabri wasalah wa innaha lakabiratun illa al-khasyi'in alladzina yadhunnuna annahum mulaqoo rabbihim wa annahum Allah katakan wasta'inu bisabri wasalah. Mentalah engkau tolong kepada Allah dengan kesabaran dan salat. Ya kan Bu? Ya Allah mengatakan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 kalau dibalik, Bu, Allah subhanahu wa ta'ala, subhanallah, mendahulukan kata sabar, mengakhirkan kata sholat, itu ada makna di Quran ini. Para ulama menjelaskan. Inu bisobri wassalah, mentalah pertolongan kepada Allah dengan kesabaran, lalu kamu sholat. Kalau Allah misalnya, bu, katakan, Mentalah kepada Allah, inu bisolah wassober, Mentalah pertolongan kepada Allah dengan sholat dulu, baru sabar, gimana mau sholatnya yang benar? diannya baru apa? berbuat maksiat ya. Jadi bagaimana sholat ini akan terbentuk dengan baik harus dijauhkan dengan apa? kesabaran dulu, sabar dalam apa? sabar dalam menjauhi larangan Allah, patuh kepada perintah Allah dan Rasulnya itu membutuhkan kesabaran nih bu, nggak gampang bu, ya sabar di situ.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 salat akan berdampak baik positif kepada dirinya. Ya. Tapi Allah katakan apa? Wa innaha lakabirah. Sesungguhnya itu sangat berat. Berat sekali untuk menjalankan sabar kemudian salat itu itu berat. Tapi Allah katakan kecuali illal khosyiin. Kecuali orang-orang yang khusyuk. Nah, Bu. Banyak ulama, Bu,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 Yang berhak untuk sombong siapa? Allah Azza Wajalla, Makanya Allah dengan sebutan apa? Al-Mutaqabbir Itu Allah Makanya ada satu Hadis Nabi Bolehnya membalas sombong kepada orang sombong Itu bukan hadis Al-Kibir Lil-Mutaqabbir Al-Kibir Lil-Mutaqabbir Yaitu sombong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 Nabi Musa alaihissalam diperintahkan oleh Allah untuk menghadapi Fir'aun yang sombong itu dengan sombong pula. Enggak. Bahkan apa? Diperintahkan apa? Fakula lahu kaulan layinan. Ya. Idhaba inna hutoh. Pergi kamu berdua sungguhnya dia dalam keadaan yang yaitu melampaui batas.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 dengan salat lalu kamu salat dan itu berat wa innahallakabirah kecuali orang-orang yang khusyuk. Siapa orang yang khusyuk tadi? Orang yang sadar bahwa dia mau mati. Apa kata Allah? Alladzina yadzunnun. Itu empat nya Alladzina yadzunnun annahum laqur rabbihim wa annahum ilaihi rajiun. Yaitu orang-orang yang yakin bahwa dia akan ketemu dengan Robnya dan mereka sesungguhnya akan kembali akan kepadanya kembali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 ada satu ayat lupa. Ketika membaca satu ayat kelupaan, ketika kita membaca satu surat kelupaan satu ayat. Bagi Imam Syafi'i galau. Kalau kita sih biasa, wah. Sudah. Mas satu ayat ini tinggal buka apa? Mushaf. Tapi bagi Imam Syafi'i galau. Kenapa? Kelas imam besar dari umur 7 tahun hafal 30 juz. Ya? Seorang imam besar, seorang alim besar, al-alim mutabakhir karfi la yang menggarami laut, Hap, lupa satu ayat, enggak bisa tidur dua hari dua malam imam syafi'i. Subhanallah, apa yang terjadi ini pada diriku? Mengevaluasi dirinya, eh enggak tahunya, bisa jadi, mungkin aku kelupaan satu ayat kata imam syafi'i. Dua hari yang lalu saya ke pasar. Sesara enggak sengaja saya menoleh tersingkap seorang wanita betisnya saya melihat betis wanita itu secara enggak sengaja. Subhanallah Imam Syafi'i melihat betis seorang wanita secara enggak sengaja menghilangkan satu ayat. Apalagi kita ini. Apalagi kita melihat perempuan yang bermaksiat dengan pakaian yang membuka memukau. Bagaimana pe kita para ustadz akan tetap ada guruan di sini? Karena matakan enggak bisa kita lihat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 Syaqautu ila wake su'ahfzi Aku mengadu kepada guruku tentang jeleknya hafalanku. Coba Bu. Satu ayat dianggap jelek hafalannya. Tawad buknya Imam Syafi'i rahimahullah. Hanya satu ayat dianggap apa? Rusak hafalanku. Syaqautu ila wake su'ahfzi. Aku mengadu. Aku mengadu kepada guruku wake tentang hilang tentang jeleknya hafalanku. Wa arsyadari ila tarkil ma'asi Guruku itu Imam wakil menasihati aku Agar meninggalkan Ma'asyat Wa kal I'lam Bi anna Nur. Ketahuilah Bahawa sesungguhnya ilmu Allah itu adalah cahaya I'lam Bi anna ilm Nur sesungguhnya ilmu itu adalah cahaya Wa nurullah la yukta li'asi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 Bisa jadi rezeki seret pada dari kita, kebangkrutan usaha kita, ketidaksuksesan bisnis kita bisa jadi dari maksiat. Kita nggak tahu hal itu. Para ulama mengatakan di dalam surat al-tolak. Yuk kita buka, kita lihat suratnya di depan daripada saya bacakan, ya. Bawa majalah teksilah ya Jazallahu Ma'khrojah itu kita buka surat at tolak kita buka surat at tolak surat ke 65 ketemu ketemu ibu ketemu 65 at tolak Sembo ayat 2 ayat 3 Coba kita renungkan 65 Ulama menjelaskan demikian, ayat 2, ayat Ulama menjelaskan demikian. bu? Yuk kita lihat Wa may yattaqillaha yaj'al lahu wa yarzuqhu min haytsa la yahtasib Wa may tawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh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 Yuk kita supaya bareng supaya kita cermati dari kata per kata Al-Qur'an ayat ini. 122 Al-An'am, ketemu semua? Awamankana maitan fa ahyaynahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fil nas. Kaman mathaluhu fi zulumat laysa bi kharijin minha. Kadzalika zujna lil kafirin ma kanu ya'malun. Ya. ya. Atau siapa mereka yang telah mati, maka kami hidup kenyak dan kami jadikan untuknya cahaya. Dia berjalan dengannya yang syibhi mereka dia berjalan dengannya di ketengah manusia, sebagaimana siapa perumpamaan orang yang berada di kegelapan.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 kami beri dia ini keiman ke hati ini hidup itulah yang disebut dengan orang hidup kata Allah terus Allah katakan -kata apa wa lahu nuran setelah dia dihidupkan dengan iman kami berikan nur kami jadikan untuknya nur apa nur quranul Karim cahaya di dunia ini yang puncak dari cahaya Allah adalah apa Al-Qur'anul Karim Al-Quran ini akan memancarkan iman. Kepada siapa? Kepada pembacanya. Kepada yang mentadaburinya. Kepada siapa? Kepada yang mengamalkannya. Allah jadikan dia nur. Dengan nur itu apa? Yamsi bihi fihin nas. Dengan nur itu dia berjalan dengan bahagianya. Dia berjalan dengan tenangnya. Dia berjalan dengan penuh arahan di ke tengah masyarakat. Setelah mendapat apa? Nur. Allah katakan kaman masalah fi dhulumat begitu juga perumpamaan orang-orang yang berjalan di kegelapan maksud kegelapan ini bukan peteng lampu mati bu. bukan Bu apa Bu di sini orang yang berjalan hidup tidak punya arahan orang yang hidup tidak punya petunjuk orang yang hidup tidak mem memakai petunjuk Allah itu bagaikan orang yang berjalan di gelap kata Allah apa laisa bakharijin minha dia tidak punya solusi kehidupan. Dia tidak punya jalan keluar. Nah seperti tadi, surat At-Tolak tadi. Ya. Sebaliknya tadi. Kalau tadi surat At-Tolak apa? Barang siapa yang bertakwa kepada Allah... ...Allah akan memberikan jalan keluar. Tapi kalau tadi... ...orang yang berjalan di kegelapan... ...Laysa bihorijin minha. Ini tadi. Lawan dari surat At-Tolak tadi. Jadi siapa yang tidak mendekat kepada Allah...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 sekata. ayunannya tu enak. Ini enggak kadang-kadang suami kesini, istri kesini. Dia enggak nemu. Yang suaminya kadang-kadang malas ngaji, yang istrinya alhamdulillah rajin ngaji. Malah suami kadang-kadang apa? Gafri kerjanya setiap malam, summer. Ya, gafri Majlas yang enggak aru karuan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 Akan melemahkan fisik kita, ya. makanya tadi hati akan berdebar-debar, sehingga apa tekanan darah naik, insulin, adrenalin naik. Ini yang dimaksud, yang dimaksud dengan melemahkan fisik. Kenapa? Faktor maksiat. Orang yang maksiat kadang-kala -kadang berjalan di tengah masyarakat dia tidak berani, ya dia ketemu orang deg-dekan.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 Allah ulur dia. Allah ulur dia. Untuk berbuat apa? Untuk berbuat maksyiat. Allah panjangkan umur dia untuk berbuat maksyiat. Makanya Rasul mengatakan khairun nas man kafuro amalu ya khairun nas man kafuro amanu wahasuna amalu. sebab baik manusia itu yang terbanyak amalnya tapi baik perbuatannya.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 Dalilnya an nisa An-Nisa 48. Temu. Surat ke-4 48. Syirik. Apakah 48? 48. An-Nisa 48. Innallaha la yakfiru an yushraka bihi wa yakfiru maduna zalika lima liman yasha. Wa may yushrik billahi faqad istara izman 'azima. Ketemu bu, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni seseorang yang menyutukan kepadanya. Anjushriqabi. Tetapi Allah akan mengampuni dosa-dosa selain daripada itu bagi siapa yang Allah kehendaki. Ketemu bu, Anisa 48. Inallah layakfir. Anjushriqabi. Layakfir maduna zalika.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 sebelum arwah ini ada di kerongkongan dia tobat insyaallah Allah akan ampuni semua. Tapi kalau dia mati belum tobat, Allah tidak akan mengampuni. Selamanya pasti di neraka. Well, ini orang Islam ini. Kita bicara orang muslim ini. Ya. Tapi Allah akan mengampuni dosa-dosa kecuali -dosa daripada syirik bagi Dari siapa yang Allah mau, yang Allah kehendaki. Maknanya apa? Orang mati zina. Orang zina jelas di hotel sama perempuan wil, wheel. wilnya dia kan banyak orang yang sifulan mati di hotel sedang zina. Wallahualamubidzilah, ya kan? Jelas mati zina, ya kan? Hukumnya gimana? Wong dia pasti enggak so, enggak tobat, kok. Wong dia matinya aja dalam keadaan busana, enggak pakai busana lagi dia. Wallahualamubidzilah, ya kan? Ahlusunnah mengatakan orang yang mati berbuat dosa selain daripada syirik yang tidak tempat tobat. Tetapi zina, minum-minum, khomer -minum dan seterusnya, diserahkan kepada Allah. Diserahkan kepada Allah. Mungkin Allah ngampuni, mungkin Allah nggak ngampuni. Dalilnya ini berapa? 8. Wayakfiru majnuralika 5 Isha. Allah akan mengampuni dosa-dosa selain daripada syirik bagi siapa yang Allah kehendaki. Jadi kalau orang berbuat zina, berbuat dosa apapun mati belum tobat diserahkan kepada Allah. mungkin Allah ngampuni mungkin Allah nggak ngampuni ya Allah lah kalau misalnya seseorang yang berbuat dosa selain syirik nggak tobat kalau Allah nggak ngampuni ya berarti tetap masuk wal juga sama selamanya wal al mubinlah nah, ini syirik yang kedua apa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 Surat Mariam 59, surat ke-19, ayat 59, surat Maryam Telah datangnya generasi yang menyanyiakan sholat. 59, surat 19, ayat 59, ayat 59, ayat 59. Ayat 59. Temu 59. Mariam. فَقَالَ فَمِنْ بَعْدِهِمْ قَلْفٌ أَظْعُ صَلَّى وَالتَّابِعُ شَهَوَتْ فَصَفَيْلْقَانَ غِيَّا. Temu. Maka telah datang generasi pengganti sesudah mereka, yaitu generasi yang menyanyiakan solat.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 Yaitu, di mana ahli kitab menyanyiakan solat, menyanyi, membetulkan hal-hal sesudah datangnya para rasul. Ya. Yang kedua, seperti mujahid katakan, bahwa ini adalah hum min kaum kaum umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahwa ini adalah kaum umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti kita, kaum muslimin itu mujahid. Mujahid itu seorang tabibin mengatakan, tabibin mengatakan mujahid, yaitu seorang apa? Yaitu bahwa ini kaum dari umat Muhammad.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 Yang kedua yaitu orang-orang yang menyanyikan sholat ini yang dosa, yang kadang-kadang kita nggak sadar bu, mengakhir-akhirkan mengerjakan sholat bu. Nah ini ada bu. Jangan sampai kita menyanyikan menyanyikan sholat dengan mengakhir-akhirkan mengerjakan sholat. Sholat sih sholat, tapi dia mengakhir-akhirkan apa? Mengerjakan sholat. Ini termasuk alulul salah. Yang ketiga apa? Yang termasuk menyanyikan sholat adalah. Ketika dia tidak mengerjakan rukun dari rukun-rukun sholat. Ini tidak sadar bahwa dia termasuk dalam menyanyikan sholat itu. Meny meninggalkan rukun dari rukun-rukun sholat. Atau meninggalkan wajib dari wajib sholat. Atau meninggalkan syarat dari syarat sholat. Subhanallah. Seperti apa sih rukun sholat bu? Orang Islam banyak meninggalkan satu rukun. Apa? Tidak tumak ninah. Tumak ninah itu rukun. Lihat.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 Kaum Muqtazila itu kaum yang pakai akal. Yang dia tidak percaya terhadap itu. Seher itu aja. Orang yang belajar seher, dosa besar. ya. Yang belajar seher, dosa besar. Para ulama sekarang juga mengatakan, ulama sekarang, yaitu orang-orang yang belajar misalnya, hipnotis. Apa hipnotis termasuk daripada seher, bisa jadi. Ya kan Bu? Orang ringlung kadang kalah linglung disuruh apa nurut disuruh ini nurut jangan begitu kadangkala -kadang ya apakah hipnotis ini termasuk daripada sihir ini yang perlu kita kaji tapi ada ulama yang mengatakan bahwa hipnotis bagian daripada sihir bisa jadi dosa besar orang yang belajar sihir ya. keempat riba itu dosa besar ya riba itu dosa dosa besar riba ya. bahkan riba itu ibu dosanya lebih besar seorang anak yang zinah dengan ibunya waliyabubillah waliyabubillah saya ulang riba itu lebih besar dosanya daripada seorang anak yang zinah dengan ibunya itu dosa riba dosanya lebih daripada itu waliyabubillah ya riba riba itu apa?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 Nah, dosa kecil itu apa? apa bu kira bu? Allah akan menghapus dosa-dosa kecil ya. tadi kan dosa-dosa besar tadi. Nah, dosa-dosa kecil itu apa? Allah akan menghapus dosa-dosa kecil ya. ya diantaranya dosa kecil para ulama khilaf apa yang disuruh dengan dosa-dosa kecil apakah dosa-dosa kecil itu selain daripada yang tadi disebutkan tapi ibnu Abbas mengatakan 30-an dosa besar ulama yang lain mengatakan 50-an dosa besar jadi dosa kecil itu yang apa? Yang allah akan hapus itu. Ya. Para ulama berkilaf antara yang menyebutkan dosa kecil itu. Di antaranya, di antaranya dosa kecil adalah yaitu misalnya yaitu orang yang lalai, orang yang lalai misalnya memberikan eh, hak kepada orang lain, misalnya membayar. Ya. Dia lalai, betul-betul lupa ya.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 Terutama kita yang punya keturunan ini, Bu. Ya. Yuk kita buka surat Anisak, Bu. Sebagai renungan kita, Bu. Surat Anisak. Bentar. Surat Anisak. Surat Anisak yaitu ayat, Bu. Sembilan, Bu. Ya. Ayat sembilan Anisak.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 30 puluh tahun yang akan datang, anak kita itu mau jadi apa dengan keadaan yang masya Allah kadang begini sekarang, yang fitnah di mana-mana. Kita dini, di Indonesia ini, 20 tahun, 30 tahun yang akan datang tuh akan jadi apa generasi kita? Makanya Allah katakan, "Walyashalladzina lautarakumin khalfihi muzriyatun ziyafan." Mereka mengkhawatirkan meninggalkan keturunan yang apa?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 Maka Allah katakan wal yattaqullah taqwalah kamu selalu di mana tempat kamu bertakwa kepada Allah. Wal yaqulu qawlan sadida dan kamu selalu mengucapkan kata-kata yang tegas, kata-kata yang benar. Maknanya apa? Kita selalu mengucapkan kata-kata tauhid. Ke manapun kita berada, harus kita dengan tauhid memandangkan tauhid kita. Ini keadaan luar biasa.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 Eh, kamu enggak tahu, bapaknya dulu kan mantan. Mantan apa bapak mabok. Loh, lihat. Lihat, mantan saja dikorek-korek, apalagi masih aktif. Padahal anaknya bisa jadi pakai Sadar, bisa jadi anak perempuannya pakai busana muslim yang bahkan anak baik, tapi karena bapaknya berbuat maksiat yang terkena dampak anak. Inilah dampak maksiat, Bu. Ini yang terjadi di masyarakat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 ya insyaallah ya